Yang anda tunggu-tunggu yang anda nanti-nanti Aktor kebanggaan Jawa Timur Aktor bertalenta Kasih dulu tepuk tangannya mana toh? Kari Mahesa Yuh Selamat malam Tres, no and e jaya antol, semuanya berguna. Seveda, na svojem jaz sem